k salah satu artis legendarisnya Indonesia. Tergolong artis sepanjang zaman. Artis yang punya suara merdu, asri kelahiran Kota Buaya Surabaya. Ada RAJI! Ada Barang Karuto! Ada SNP Indonesia, Lilin, Herlina, Du Palapa. Oh Дякую!